Mitra bisnis, pemerintah terus menggodok rencana pembatasan pemakaian BBM bersubsidi agar anggaran negara tidak membengkak. Tapi sayangnya, pemerintah dinilai tidak punya rencana yang pasti untuk merealisasikan hal tersebut. Sejumlah rencana berulang kali dilempar ke publik, mulai dari rencana penggunaan smart card, larangan memakai BBM bersubsidi berbasis CC kendaraan, dan yang terakhir, rencana melarang mobil keluaran tahun 2005 ke atas menggunakan premium. Banyak pihak menanggapi rencana itu dengan pesimis karena implementasinya tidak semudah konsepnya. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan pengamat industri otomotif Joko Sumaryanto. Pak Joko, bagaimana komentar Anda? Begini, kalau memang dianggap orang yang memakai kendaraan, apapun nanti pembatasannya ya, apakah yang s e 1000 cc, apakah 2000 cc, ya, ya harus yang namanya yang namanya orang yang mampu, ya jangan. jangan mendapatkan subsidi dari pemerintah,、gitu. intinya saya di situ. Kalau memang orang tersebut nggak mampu, ya harus disubsidi. Tapi kalau orang yang nggak mampu, s o r orang yang mampu sampai disubsidi, ya itu kan malu.、Gitu. Misalnya orang bisa beli m e r c i mau suatu dia minta pakai、uh, subsidi, gitu loh mas. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi benar-benar pemerintah mau memberikan, mau memberikan subsidi Kepada orang yang benar-benar membutuhkan Jangan sampai salah sasaran Kita diajarin di manajemen katanya Ada planning, ada do, ada check, ada action Kayak gitu ya kan, Ada PDCA-nya Apa yang harus disiapkan pemerintah Bila mau menjalankan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini Pak? Paling harus dilakukan oleh pemerintah Itu adalah konsistensi saja. Rasanya kalau sistemnya ada, kemudian sosialisasi sudah ada, kemudian mau dijalankannya seperti apa. Nah, u d a h konsisten a j a Kalau misalnya mau kendaraan yang 2000 cc ke atas bah, boleh beli premium, jalankan. Gitu, ya. Kerjasama Pertamina dengan SPBU-SPBU. Oke,、okay, kendaraannya kalau dua ribu ke atas, nggak boleh masuk ke、uh, pom, apa, pompa yang bagian ini. Harus pakai Pertamax, misalnya kayak gitu. Atau mungkin CC-nya yang berapa. Dikasih pembatasan, misalnya seperti itu, Mas. Ada-ada rule of the game-nya. Masalah nanti caranya mau pakai apa, kupon yang tadi disarankan, diracanakan, atau mungkin pakai semacam,、uh, kalau bayar tel pakai, apa? i t o l k a r misalnya kayak gitu, ya silahkan, gitu. Banyak opsi rencana pembatasan, tapi nyaris tidak ada yang jelas mana yang mau dipakai. Ya, karena makanya tadi di awal saya bilang, Pemerintah harus konsisten, bikin yang namanya aturan mainnya kayak apa, bikin yang namanya petunjuk pelaksanaannya gimana, Coba kalau misalnya dibuat dengan melibatkan ahli-ahlinya, pakar-pakarnya, LSM diajakin bahwa ini akan seperti kayak gini, ayo kita buat bareng-bareng. Jadi benar-benar program ini kepemilikannya tuh rakyat banyak atau dari berbagai kalangan. Demikian Joko s u m a r y a n t o dan saya Rizal Andika.